Ayo wong wedok iki eh Tapi wong aneh Aneh. Alis kerokan, idep sambungan, irung suntikan, untu pageran, ketok dhuwur mergo sandal susu ketok gedhe ganjelan. Ngono gaweane bengak wong lanang ngapusi. ngapusi ki rahimu kuwi lho tak bulan Indonesia dibuat lockdown? Apa itu lockdown? Otaknya ngelok pendapatan don bahkan di Jakarta namanya PSBB apa itu PSBB? kayak kamu dengan dia perasaan sing bian-bian Iya. gara-gara lockdown yang terjadi apa? ODP orang duwe pendapatan kalau kamu juga ODP orang duwe pacar cieee merongos weh wae leh tak dengar sok bujumu ayu rondo anak lima les. Uh, saya kemarin jadi ingat kenapa kamu pakai kalung. Jadi kalau di Jogja itu kebiasaannya hewan korban itu pakai kalung. Pantesan saya kemarin motong kambing 15 cuman ada 14, yang satu lari di sini. Wedus, wedus. Kenapa kamu pakai masker? karena mentaati peraturan pemerintah betul yang nomor dua karena kamu bimoli bibir moncong lima senti alias merongos Hai masih jomblo ya seolah deh teorinya anaknya Nabi Adam kobil dan habil anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek anaknya yang jelek dapat istri yang cantik kan Raimu elek insya Insyaallah sesok bojomu remuk Hai duang kok anonimau golek-golek salah pemerintah tokwi cangkem bosok kayak hari ini di Jakarta muncul kami apa itu Pak koalisi aksi menyelamatkan indonesia saya mau selamat, ini raksa indonesia raih mu dewe, ini loh selamat betul? saya mengatakan begini saya sama dengan habib lutfi, guru kita semuanya saya milih pak jokowi dan saya mengatakan, memang pemerintah masih banyak yang nggak beres tapi bukan berarti kemudian Kita menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk menjatuhkan presiden, betul? Lah pemerintah urung api, ayo didandani bareng, bareng. Lah gue ngatur raimu dewe, rahisah kok pengen menyelamatkan Indonesia. Matamu, matamu. Kalau bahasa saya dulu apa? cangkem nur, nur. Ya biasa-biasa saja bu, ya. Kalau pemerintah ada kurangnya, ayo kita perbaiki kalau ada baiknya ayo kita dukung kalau ada yang jelek ayo kita kritisi betul betul jangan cari salah-salahnya tok opo-opo -op salah oke okay. yuk losdol versi Gus Miftah denonan kira denonan baik cintaku padamu seperti kamera haha maksudnya apa fokusnya hanya ke kamu yang lain ngeblur mata nek kalau sire mungkin jenengan shalawate hei tak bui terus <gülüyor> nguit aku ra tenanan karene malah dipek aku maning tiba di muni, murni mandek ini goblok temen ya wong nyongnya meneng malah goba goba goba mau mendasih ke <tik> hadro <tik> ini ayo iso lagu apa sambal terasi happy asmara iso apa Kartonyono, nyono di Oh, wis suwe tinggal rabi. Ayo nasihatilah iki wae. Ora iso gibok kowe. Apa? Ana-ana cangkeme janda ngatur-ngatur. Saya kemarin ada santri saya bilang begini, "Abah, saya malu. Kenapa? Saya banyak diolok-olok gara-gara istri saya janda." Oh, salah. Saya bilang sama santri saya, "Kalau kamu menikah dengan janda banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda." Ah. ngapa maning HP ini ya HP ini cross PK yeah. <tik> ya KBKB diharamke KBKB dikafirke soalnya opodola nih kurang atau turu nih kurang bengi kono kurang oke okay, kopi nih kurang kentel <tik> <Nah, tik> Aku kasih tahu ya di mana mana yang namanya kopi itu seharusnya wadai cangkir. Kalor kayak ki ya, iki bukan gelas, kopi goblok, goblok. On top rapet çak Ya Allah dasar sarıwong tegar cok. Ganti sing panas, kopyını kayak ki ya da tambe ya eh, kamu sukanya kopi susu ya, Saya tahu kamu sukanya kopi susu, kopi ini ngajak melek susu ngajak turu, ayah, ayah. ya Allah, uang lanang kie kayak soda, maksudnya apain ketemu susu pasti gembira, maka arane soda gembira, ya kue nanti susu nanti kok kaui goblok Ora bedanya bedane karo keran. Amungu nguyuh apa? Le, sopoten ra apa le masakke mburi kae usah pakai geber enggak apa-apa. Geus. Ya Allah. Di belakang dari tadi ada suara enggak ada wujud. Tak pikir entot. Eh, sopoten ra apa le? Benar ribut wae. Ternyata banyak orang di belakang alhamdulillah nanti setelah background kita copot pengajian selesai <tik> corona makhluk ya makhluk gusti Allah kayak keperimen ya lele dicopot be, dicopot ada yang naik sana dicopot sana apa, itu jendela copot kayak itu daripada ribut tarian bareng-bareng nggak -bareng copot paling lah orang jiro ya mugamukam panggungnya ambruk ya Allah Ekstrim banget pemekalongan ya Medi <gülüyor> <Yih>, aku <gülüyor> ah, panitia lah sana naik Ya Allah iya, lah. wong kok anarkis temen ya <meng> oke okay, temen ya, hei pak polisi <meng> <meng> <meng> polisi ini semangat temen ya polisi ini pinter, jaganya tidak bakso, karumbodak badok orang jawa nggak berani menikahkan anak di bulan Muharram katanya apa? karena nyiroro kidul katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram di bulan Suro. laku aku takon. Lak ben taun nyiroro kidul mantu ge e <tuklar> Kamu janda ya? <tuklar> Wae para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. <tuklar> iya. Ye yeah, amin, ye. Yeah. Dasar rondo geleman. Tak pikir nama musibah itu aneh, -aneh leyo. tsunami. Ada lagi yang saya bingung bahasa Jawanya apa? Angin puting beliung. Ya Allah. Kuwi apa bahasa Jawa aluse ora Saya pengajian di Jakarta, Kiai saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawane opo, Mumet nasku. Ternyata bahasa Jawa angin puting beliung adalah angin pendil muter-muter. Hmm. Lo iya ta? angin puting beliung kok ah yer da da ya. Oh Ehhhhroweeh. Ehhh. Ehhhh. Ehhhh.t Uwes nyawang bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du hadrotal muhtaramin para masaye para kyai para habaib para sepuh pini sepuh takmir masjid mbah bahmutin mbah mudin mbah ingkang estu kaula takzimi Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat ansor banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila korona membuatmu menderita, yakinlah Gusmfta hadir dengan membawa cinta. Cinta yang kita rasakan adalah cinta yang halal sebagaimana cinta antara seorang suami dan istri, bukan cinta orang yang berpacaran karena pacaran itu, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana maksudnya apa? semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya maka atas izin Allah, malam hari ini saya sangat berbahagia hampir di semua tempat di Indonesia belum diperbolehkan mengadakan pengajian tapi satu-satunya kota dan kabupaten yang berani dengan tegas oke okay, kami waspada dengan corona tetapi tidak mengurangi rasa cinta kami kepada ulama itulah kabupaten Pekalongan maka ibu bapak rahimakumullah, banser lungguheur apa-apa ya lemu atep jagung baik banjir duduk aja nggak apa-apa lih pak polisi ini ya pada baik inyong curiga karo polisi ini kenapa pakai masker apakah karena takut dengan corona atau merongos ini kayaknya Bagaimana cara pandang Islam mensikapi Corona Kita lihat Al-Baqarah ayat 155 Bagaimana kemudian Allah mengatakan Walana napluwanakum bishai'im minal khawf wal ju' Wa naqsi minal amwal wal angfus wal samarot Wa basyiri sabirin Kacang kami ngapa ya? Monggo yang di sana duduk aja nggak apa-apa. Kalau kita lihat ayat ini, manusia itu nggak akan pernah lepas dari ujian. Semuanya diuji oleh Allah. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah ternyata dalam Al-Baqarah 155 itu bentuknya apa? Bisyai dengan sesuatu yang amatlah kecil. Artinya apa? ujian Allah itu tidak seberapa dibandingkan rahman dan rahimnya Allah karena manusia itu sudah diuji dari sononya Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga dikasih ujian ujiannya apa? dilarang mendekati satu pohon ternyata iblis tidak tinggal diam bagaimana kemudian Adam dan Hawa terjerumus akhirnya apa? Nabi Adam, mohon maaf Siti Hawa diprovokasi iblis, Siti Hawa merayu Nabi Adam. Dan akhirnya terjadi apa? Saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa gagal mengikuti ujian. Kenapa? Karena iblis merayu Hawa dan Adam atas nama Allah. Makanya cewek-cewek hati-hati. Kalau cowok sudah mulai demi Allah aku mencintaimu itu pula yang dilakukan iblis di dalam surga jadi kalau cowok ngerayu cewek pakai nama Allah berarti temannya iblis jomblo-jomblo kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, terkaja gandengan kok kamu jawab terkaja gandengan, sorry Ferrari sendirian juga keren untuk apa gandengan kalau dekil Santai saja, Bro. Jomblo itu maknanya sendiri. Sendiri itu artinya mandiri. Mandiri itu artinya bang. Bang itu banyak duit. Jadi kesimpulannya jomblo banyak duit. Santai aja, Bro. Ujian sudah ada sejak Nabi Adam. Bahkan mohon maaf, nabi-nabi lain juga diuji oleh Allah. Belum lama kita berkorban Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan istri yang tidak punya anak. Namanya siapa? Iki uang pekalongan mas orang ngerti. Bu Jone Ibrahim serang di anak jaring ikim badok bahaya oh, orang. Lama-lama saya berdiri loh ini. Ibu-ibu lebih gusuka saya berdiri atau duduk? duduk. Itulah cewek, dimana mana suka yang berdiri. Gitu. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan istri yang tidak bisa hamil. Namanya siapa? Siti, Siti. Lo kini jawab hajar, kini jawab sarah, ini sing pekok sopoi. Eh, tolong yang dilihat yang di atas, jangan di bawah masa kamu ngerasainya, oh sarungnya lucu <guluh> apa <yang> meneh <guluh> isiin saya tanya istrinya nabi ibrahim yang tidak punya anak, namanya sarah apa hajar ini kebijet ini momet dah su kecah ahli oh ahli sholawat istrinya nabi ibrahim yang tidak punya anak, namanya hajar apa sarah hajar apa sarah? sarah bu kakak nonton sinetron ya hmm. ini juga bintang sinetron, sekarang jadi tim youtube saya dulu pernah main film judulnya beranak dalam kubur Jadi <gülüyor> diuji sarah gak punya anak akhirnya apa, luar biasanya seorang Wa ibrahim saya tahu engkau ingin menggendong seorang anak maka ku izinkan engkau untuk menikah lagi Ono bawang widok ngongkon sing lanang kon rabi meneh kecuali Sarah Bu Ibrahim silakan menikah lagi kayak kemarin istri saya di pondok ketika istri saya sakit dia bilang abah silakan menikah lagi uh, langsung saya tolak sorry saya tidak akan menikah lagi bagi saya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri betul itu artinya apa semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Enggak, Le, kalau saya punya prinsip lain. Kesuksesan di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah. Oh. Kok agora sida karo ya? Matane. Ini sudah diuji oleh Allah. Dan apakah ujian sampai di situ? Ketika Nabi Ibrahim memutuskan menikah dengan Hajar, kemudian punya anak takdir seorang perempuan mempunyai rasa cemburu akhirnya apa? sarah cemburu dengan hajar maka mohon maaf laki-laki harus tahu nih pada dasarnya perempuan itu dinikahi karena mau dinikahi karena dua hal satu, tidak mau diajak hidup menderita enggak ada kamu bilang sama perempuan dek ayo kita nikah tapi besok kita hidup menderita ya pasti enggak mau walaupun saya meyakini istri yang baik itu siapa? istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya betul bu? tapi ingat suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Oh, ngono tanggung jawab suami yang baik tidak akan mengajak istrinya menderita pasangan yang hebat itu siapa? pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya wooo oh, ngono kori oğra biyok gelem pena etoğra gelem rokosağını ingin apa maka dulu ketika saya menikah dengan istri saya, saya bilang kekurangan saya cuma satu, kelebihan saya juga cuma satu apa kelebihan saya? banyak kekurangan apa kekurangan saya? enggak punya kelebihan, merongos gue aku <gülüyor> Diuji, akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak si an istrinya hajar ayo ngapa maning ya Oh ning kono iki ya wong to. Oh. oh. Ya udah saya pindah ke sini ya, sini enggak usah dilihat ya. Codot, codot. Duduk, Bu, duduk. Kuwi <tuk> ngono. Ana wong lanang wedok nyelempet dhewek ya. Mulih matek keprimen. Iki ya ngono wis tuwa jil bape pingalahalahalah. Wes lah ya. Cangkeme wong lanang cerewet temen ya. Uh. Kayu uh, masyaallah. Tapi aneh Cık, Aneh. Alis kerokan. hidup sambungan. Irung suntikan. Untu pageran. Ketok dhuwur yo mergo sandal susu ketok gede yo ganjelan. Itu <gülüyor> saya. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang gaweane ngapusi. Oalah yuyu, sing ngapusi ki rahimu kuwi Akhirnya apa? Si dihajar dibawa pergi sama Ibrahim beserta anaknya. Ini kembali ujian dari Allah. Tapi ingat, orang-orang yang dengan ikhlas apa? Menerima ujian dari Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau tidak ada sejarah Siti Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim pergi ke kota namanya Makkah, barangkali nggak akan ada cerita Makkah yang bisa kita saksikan hari ini. Artinya apa? Ketika seseorang menerima dengan ikhlas semua bentuk ujian dari Allah, di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Contoh begini, kamu jomblo kok bisa ngeempet, nggak pacaran. Begitu kamu menikah, ya Allah, hmm, demok tangannya seneng nih, tangannya. Tapi kalau sudah tiap hari pacaran, belum menikah sudah goncengan kemana-mana. Bahkan menikahnya kayak nyuwun sewu. kalau naik motor kayak boncengan ransel, pelak, uh, lanangnya begitu mudon saka motor boyok, kayak jebol kabeh Itu begitu menikah nggak indah nih. Maka kalau kamu dibully dasar kamu jumblo kamu jawab sorry aku jumblo bukan karena nggak laku tapi karena memang nggak ada yang mau. <tuk> saya dulu zaman kuliah nggak pernah pacaran. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau, karena nggak ada perempuan pun yang mau dengan saya. Tapi saya nggak sakit hati. Hari ini semua cewek melihat saya. aja <tuk> Kalau kemudian orang bertanya begini, kenapa kok ujian itu banyak? Kenapa kok cobaan dari Allah begitu banyak? Saya jawab, iya, kalau cobaan itu pasti banyak karena kalau sedikit namanya cobain. Dan ini harus kita lakukan secara istiqomah. Gus, kok istiqomah berat? Iya, istiqomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat kenapa cobaan itu berat? karena hadiahnya sorga kalau cobaan itu ringan hadiahnya payung paling pol gelas Berat. kita diuji dengan apa? Corona ini hanya satu bentuk ujian ujiannya apa? minal khawf, rasa takut jomblo takut nggak bisa menikah santai, le. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? itu artinya apa kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia maneman lak sunat lanang kok menguyuh to takut begitu bisa menikah takut apa nggak punya anak nggak bisa menikah takut Begitu menikah takut gak punya anak, punya anak takut gak bisa nyekolahkan anak Punya anak takut gak punya rumah, punya rumah takut gak bisa ngisi rumah Dan seterusnya minal kauf Kemudian apa walju dengan kelaparan Maka kemarin kita beberapa bulan Indonesia dibuat lockdown Apa itu lockdown otaknya ngelok pendapatan don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 waal Amwal diuji oleh Allah dengan apa berkurangnya harta gara-gara kita nggak bekerja nggak punya pemasukan maka PDP pendapatan depending Ra ingat Bapak penyebaran virus corona itu sekarang salah satunya melalui uang maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya tolong istrinya jangan dikasih uang setuju bapak bapak setuju makanya dikatakan waktu adalah uang makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu diam adalah emas makanya kalau istrinya minta emas diam Cara ngono le kayak istri saya kan sakit Saya bilang sama istri saya, "Beb." Kan, kan? beliau saya apa namanya berobatnya di Malaysia, Ya udah kamu berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM. Saya bilang sama dia, "Kamu niatnya jalan-jalan saja jangan berubat, biar dia fresh karena sak sakitnya agak berat. Tapi alhamdulillah hampir 90% udah sembuh. Udah, kamu jalan-jalan ke Malaysia. Jangan diniati berobat, tapi diniati belanja saja, tak kasih ATM, tapi gak tak kasih pin. Akhirnya istri saya berobat Pak Alhamdulillah. Sekarang sudah 90% pengobatan hampir 1 tahun. Dari Malaysia sampai Malaysia lockdown. Akhirnya kembali ke Jogja. Dan Alhamdulillah sudah 90% istri saya sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka disitulah saya sering mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita. Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas karena di shooting kamera dituluk bojoku mudar aku kan aku istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di Uh saya kemarin jadi ingat kenapa kamu pakai kalung jadi kalau di Jogja itu kebiasanya hewan korban itu pakai kalung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 takut mati saya kemarin besok anda bisa lihat malam Jum uh, malam Sabtu di TV One jam 21 menyambut Tahun Baru Islam e di TV One bintang tamunya saya dengan Mbak Tika Ramlan vokalis Titu saya tanya sama dia Mbak kenapa anda bertobat dulu penyanyi babe. dulu artis sekarang sudah ber berhijab dan lain sebagainya saya tanya sama dia kenapa kamu seperti ini Jawabannya apa? Karena setiap malam dia enggak bisa tidur gara-gara takut mati. Dan gara-gara takut mati itu akhirnya kemudian mendatangkan hidayah. Makanya orang yang gampang bermaksiat itu kenapa? Karena enggak punya rasa takut mati. Tiap malam dia dihantui. Bagaimana kemudian kalau dia tertidur, bangun-bangun, ruhnya sudah berada di dalam jasadnya. Hati-hati. Makanya kenapa kalau kita mau tidur doanya apa bismika Allahumma ahya wa amun. Karena tidur itu adalah mati sementara, sementara mati itu adalah tidur selama lamanya. Makanya hati-hati kok saya pengajian Anda ngantuk hati-hati. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda ngantuk berarti siap-siap mati. Hati-hati. Kedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap lan ngiler kedang kluthuk mateng sa cengkeh wong sing ngantuk lambene Kok ngeweh iki lho goblok goblok ngeweh Udiyani apalagi iwan samarot khawatir Kalau kemudian nanem tandur nggak panen, tapi apa kata Allah? Wabashirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya katakan, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk hambanya. Jaluk karo Gusti Allah. Maka saya sampaikan. Takut dengan corona itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Betul. Ada kalanya, mohon maaf kita takut dengan corona, tetapi ajal menjemput kita tidak karena corona. Karena orang itu besok matinya karena sebab apa di lauhil mawfor sudah ditulis, sudah ada tulisannya di lauhil mawfor disebutkan banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena corona matinya karena apa? karena kelamaan duduk di tangga bisa jati. mati. kita nggak pernah tahu pasti <tuh> raih jomblo yeah. insyaallah, li, teorinya anaknya Nabi Adam, Kobil dan Habil anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek anaknya yang jelek dapat istri yang cantik ah, kan raih muelek atau? insyaallah sesok bujumu remuk <tuh> kenapa kemudian kita harus bersabar ayat selanjutnya Al-Baqarah 156 Allah mengatakan apa alladina asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kembalikan semua kepada Allah Maka, saya survei, gara-gara korona, orang semakin dekat dengan Allah. Tapi juga lucu, kemarin pada protes sama pemerintah. Kita protes sama pemerintah, kenapa kita nggak boleh ke mesjid? Kenapa kita nggak boleh pengajian? Saya cuma tersenyum, malah cangkemulele, Wingi ora korona ragil mangkat neng mesjid. Mbak Zamzami dilarang kue protes, dobos jeenge Tony Boster Watonmunindo Bose banter nyatanya sekarang boleh ke masjid majid tetap sepi jouh wong kok an golek-golek salah pemerintah towi cangkem bosok kayak hari ini di Jakarta muncul kami apa itu Pak koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sing mau selamat rasa Indonesia Raimu dewe kilo selamat no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 Maka kita kembalikan kepada Allah Aladina idah asobatum musibah dan orang-orang di musim corona ini ternyata apa? Lebih banyak yang mendekat dengan Allah. Tapi ingat catatannya. Ketika saya kemudian podcast sama Mas Jadi Corbusier sama Boy Rafli, saya bilang, mohon maaf, mumpung ini orang seneng ngaji, ingat orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Makanya hati-hati kalau milih pengajian Supaya apa? Carilah ustadz yang ramah Carilah kiai yang menyenangkan bukan menakutkan Carilah kiai yang mengasihi bukan yang nakut, nakuti Sehingga kemudian kita bisa hadir kepada Allah dengan ramah dan menyenangkan Maka mohon maaf harusnya yang diloske adalah ibadahnya Jangan maksiatnya Itu namanya losdol Los yol lanjut leh mu masyat tutuk noseneng mu rasah mikir ahkereat nanging eling yen no yen İsrail nakon Kabarmu tandaning iku rindu nanging kangen banget jabut nyawamu modyar kowe iso nabira badok bahaya mangan ba cak selawatan lambadok bae. Neng omahe bujine ra masak ya. Los dol bareng-bareng. Menawa tambah cedhak Gusti Allah, betul. Sing diloske ngibadae ora maksiate. Yok los dol versi Gus Miftah. Cintaku padamu seperti kamera, <gat utuh> maksudnya apa fokusnya hanya ke kamu yang lain ngeblur matane. Kalau si mungkin jenengan solawate. Hei tabui lu <tik> <tik> sungguh nah, nah, nah. malah ya. maning tiba. Los tandang lanjut lemu masih tutuk nasengmu no rasah mikir akhirat nanging elinga no yen Izrail nakono kabarmu tandaning iku rindu Nanging pengen banget jabot nyawamu nyawane siapa piye yeah. <gülüyor> selawatan tabui bisa para ra uh, adar bukane bay. apa dibalik inyong nabi awakmu ngajeni kene iya <gülüyor> Ali goblok temen ya heeh wong in meneng malah gebug-gebug-gebug wae <gülüyor> Muhammad Dase iki hadro iki ayo iso gua apa? Sambal Terasi Happy Asmara Isane apa Kartonyono Ditinggal Rabi Oh nyanyi tinggal Rabi ayo, Poraiso, gibuk Salawat Nabi Muhammad Ayat. Atiku rasane lara Nyawang kanca adoh karo kaplek kaplek kaplek kaplek Oh klasik Enggak jadi bae. Mumet ndasku. Isone klasik lagu apa? Hah? Apa? Hah? Isone apa? Malah rembukan. Ning tampil rapat. Mus okay orang rapat. Wis badhokane akeh temen. Ora son abu iki goblok-goblokmu. Selawat sing gampang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 Teripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Iki ngapa maning cross Kami cinta tanah air Indonesia. Bengok Indonesia sing banter masang bendera cangkem merah belas ya. Ayo sing bungae lunas. Nggih. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Engkar iya pesi arekmu like, mau lho ora nang sing iso Vokalis apa vokalise lanjutane si iremu goblok temen ya lho lho lho hapene kros goblok temenan ngger ayo pop <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya ini milenial singirin kolonial keberim <gülüyor> tak apa, apa ya kebacon <gülüyor> nya berarti sepindah mali kalan kursu korona minggat dari bumi salih iman Allah Allah salih iman wal Wallahi, Nabi Muhammad, Alhamdulillah. Makanya kemarin saya cerita Pak ya, saya akhirnya kenapa terima kontrak televisi? Tadinya saya nggak mau sama sekali. Gara-gara yang pertama, BDI, Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, le, rapopo güve TV rapopo. Kenapa bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak tidak suka dengan ajaran Ahlu Sunnah. <gülüyor> Besok mulai minggu depan, jenengan Persani acara Hasanah Trans 7 setiap setengah 6 pagi. Itu dulu istrinya orang-orang Wahabi semuanya isinya dulu orang yang mengharamkan membaca fatihah untuk orang yang mati isinya dulu mengharamkan ngadani bayi dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok insyaallah uh, tidak ada orang wahabi sing ngisi gus miftah ketepuk tangan ya tanya. ketepuk tangan telat saya minggu ini kontrak dengan dua televisi seharusnya tiga tapi yang satu saya baru mikir yang satu di Inus e TV Gus Miftah Story oh. isinya juga Gus Miftah banget, ahlu sunnah banget tayang mulai minggu depan juga kenapa kemudian saya ambil satu karena sekarang pengajian off-air seperti ini banyak tempat yang belum bisa dan banyak orang yang menghendaki Gus Miftah dilihat di televisi maka akhirnya saya terima Saya dari dulu, setiap acara TV yang ngontak saya, semuanya hampir saya tolak. Karena waktu itu saya bilang, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tapi karena sekarang kondisinya berbeda, kemarin saya di DM sama orang yang tidak suka dengan ahlu sunnah, ah dulu nggak mau di TV, sekarang mau di TV, saya punya alasan. Karena guru-guru saya semuanya mengatakan, kalau bukan orang ahlu sunnah, nanti khawatir TV itu akan dikuasai oleh orang-orang wahhabi menangan dewe KBk bedi Bi ahke KBKB diharamke KBK bedi kafir ke soale apa dola nih kurang adok turun kurang beng kancone kurang Oke kopi ini kurang kentel kasih tahu ya di mana-mana yang namanya kopi itu seharusnya wadai cangkir Kalau kayak kiye iki bukan gelas e kopi goblok goblok Untung rapet cah Ya Allah dasar wong Tegalrejo Ganti sing panas kopi ne tak ombe ya kopi eh, kaui kamu sukanya kopi susu ya, Saya tahu kamu sukanya kopi susu, kopi ini ngajak melek ini ngajak turu, ayah, ayah. ya Allah, uang lanang kie kayak soda, maksudnya apa? Ini ketemu susu pasti gembira, maka arane soda, gembira, ya kurang di susu, kurang di bocoh, kaui korona bedanya karo keran apa tok. Hmm. lah hari ini pekalongan luar biasa makanya tetap dijaga protokoler covid ya bu ya tetap jaga jarak karena pengajian kayak gini saya sebenarnya takut juga karena sekarang nyuwun saya Gus Miftah ini bener mohon digolai salah oh, apa mana yang nganti Gus Miftah? salah makanya kamu yang jumlah-jumlah kalau menikah sekarang oh enak gak usah ngundang siapa-siapa atas nama standar protokoler covid hmm, enak ngirit dan yang pasti malam pertama social distancing kueneng kini bujumuneng kanan Masake temen maka dengan pengajian malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru islam dan satu muharam Saya teringat ketika kemudian kita kembali berjumpa dengan para ulama. Di dalam kitab Wasiatul Mustofa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali yang bisa pelajarannya untuk kita semuanya. Saya ditanya sama santri saya, "Abah, begitu spesialkah Sayyidina Ali di mata Rasulullah sampai ada satu pembahasan namanya Wasiatul Mustofa?" Di akhir di akhir kitab Wasiatul Mustofa itu disebutkan Ini adalah merupakan wasiat saya kepada Sayyidina Ali. Saya mendapatkan wasiat ini dari Jibril dan Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nyuwun saya Bu, walaupun itu kitab kecil, saya senang ngaji. Kenapa? Karena kitab itu langsung dari Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, kepada tabi'in, tabi'i tabi'in, ulama salafus saleh akhirnya kepada kita. Saya mau ngambil satu hadis di situ. Betapa kemudian pentingnya ngaji seperti ini. Ya, drengokke. Orang kok caya gimongan, ah, mangan meneh kilo, uwas to mangan baik. Orang budak badok baik. <tik> Kena buru yang apa ya? Itu di belakang juga ada manusia toh. Oh belakang banyak. Yudha, nah. Yudha, cepet, apa -apa. Lih, deh, rahapın, ya udah gebernya sopor saja. Ya udah cepat apa-apa. Le, copoten de rawa le masakke mburi ke le. Enggak usah pakai geber enggak apa-apa. Gewes. Ya Allah, di belakang dari tadi ada suara enggak ada wujud. Tak pikir entot. Eh, copoten rawa opo Benar ribut wae. ternyata banyak orang di belakang alhamdulillah nanti setelah background kita copot pengajian selesai ya copot dulu copot dulu, copot dulu li, diwangi li. tapi kita ada suara nggak ada wujud deh saya jadi ingat lagu saya yang dulu itu so On sembore semiki, masi otağıdan jarati, rana Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini enggak ada yang terpapar Covid Corona. Amin. Walaupun di sini juga banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Dah, Ya Pak, kamu berdiri sampai selesai Pak ya di situ. Motar kue Sarungnya melotrok. Wah. Belalene metu. Udah Pak, kamu di situ aja Pak, ganjeli jeli Pak ya. Bagus. Saking leh kayak di Zoom leh kali. Ya Allah rupanya kayak Sumanto. Di dalam kita. udah lanjutin ya. Leh keprima lone minggat. Oh kesel. Ale ale dicopot ora apa-apa dicopot ora repot ya hmm. <Gülüyor> makane pengajian infak ngotoke kotak infak kowe binatang Endelok monyet satu 100.000 nonton kiai infake ya Allah larang kiai apa walah hmm. nyok nyok <San> lanjutkan, gue nih gim bahas supaya kita tegar menghadapi corona, betul? Ya. Corona, makhluk, ya makhluknya gusti allah, kayak keperimen ya, lele dicopot ya, dicopot ada yang naik sana dicopot sana nggak apa, itu jendela copot kayak itu, berbeda ribut, tarian bareng-bareng nggak -bareng copot, paling lah orang jiro ya muka, -muka panggungnya am ambruk ya Allah. Ekstrem banget pengkalongan ya. Ih aku. panitia lah sana naik. Ya Allah, iya. Lah wong kok anarkis temen ya oke okay, temen ya hei pak polisi <mah> polisi ini semangat temen ya polisi ini pinter jaganya tidak bakso karo bodak badak bahaya lanjut ya, awas ribut meneh awas gak semua ini bahaya rasa rono. eh mau kemana kamu oh ya makasih ya mas kamu kamu boleh bojumu mateng ya eh orang di bojo wuhh masak deh. jomblo ini gak apa-apa ya duduk lagi lanjutin sampai jam berapa pengajiannya bu Sekarang udah jam setengah satu minta jam satu berarti tiga beluh menit lagi ya hmm. Kenapa saya lihat karena jam saya baru pamer matamu <laughs> Gue memet ngajinnya Tegarjo ini Kenapa bu? Gue yang ngono ngaji ngarepi kayak tungkaknya selonjoro kayak yuk ngalah Orang rumah sana tungkaknya meletak-meletak yuk yu. Ambiar, Ambiya Salallahu alaikum muhammad Apa kata rasulullah Wasiyahnya kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali sahabat Sedulur oleh nabi yang sangat spesial Maka disebutkan Ramallah wajah Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali Bahkan dikatakan Ana Madinatul ilmi wa ali abu abuha Aku adalah kotanya ilmu Dan Ali itu adalah pintunya Satu hadis saya bacakan Kenapa walaupun di tengah corona seperti ini optimisme harus dibangun satu dua harus ada yang berani mulai pengajian walaupun dengan standar covid supaya kemudian apa muncul optimisme matimu sesuk mergopo niku di ditulis dengan lauhil mahfud kita takut nggak keluar rumah pakai masker social distancing di rumah terus ternyata matinya bukan karena corona Tapi nopo stres mergo diamuk karo bojone. Mati. Betul? Betul. tetap dijogo. Karena saya khawatir nanti ada yang motong pengajian saya. Miftah menganjurkan pengajian gak apa-apa walaupun corona. Kayak krek cangkeme. Saya demi Allah, Pak. Saya itu takut mau ngaji itu udah banyak yang neror. Hati-hati kalau sampai terjadi apa-apa lu. Pak Bupati niçini? Saya tadi pagi ketemu pak Bupati tadi siang. Pak sopau, jini Bupatimu, Pak kaya Pak Asip. pak Bupati. gus. Insya Allah maka saya memberanikan di sini. Mudah mudahan saya tadi mau naik panggung sudah berdoa. Apa Allahumma shirif an wal wal bala walwabak innaka ala kulli syai'in qadir wala hawla wala kuwata illa billahil aliyyil adim makanya once u saya baca satu hadis idamado alal mar'i kata rasulullah ketika seseorang itu sudah melewati apa arbauna sobahan 40 hari ingat kalau seseorang sudah melewati 40 hari walam yuja lisul ulama dan dia tidak bermuja dengan ulama dia tidak pengajian dengan ulama dia tidak sowan dengan ulama dia tidak mencari ilmu kepada ulama apa kata Rasulullah mata kolbu hatinya akan mati wajah saro alal kabair dan dia berpotensi melakukan dosa dosa besar kenapa li annal ilma hayatul kolbi Karena ilmu itu menghidupkan hati. Makanya termaon supaya ini jadi tolak bala jenengan niat tindak meriki mergo pengin mujalah kalih ulama lan kiai. Insya Allah atine orang mati koronane sing mati. Eh hey, amin guna lo, wii malah gulatan hp Eh amin. Ah telat malekati minggat lele kesuven maka pak kemarin saya nangis dua minggu yang lalu sebelum Idul Fitri tiga hari sebelum Idul Adha mbak-mbak di lokalisasi ternyata sudah masuk lho saya kaget lho ini lokalisasi sudah buka sudah jajal lonte buka maksud pengajian nggak boleh jadi binaan saya di Jogja lokalisasi sarkem yang mbak-mbak di dalamnya itu dodol kroto apa keroto? pakan mana? Manoke siapa? Manokegi yeee yeah. Itu sudah buka pak Dan dia datang ke pondok saya Mbak-mbak itu mohon maaf Gus Eh dia, mereka panggil saya abah Mohon maaf abah Kami sudah masuk Ada 50% WTS yang sudah masuk Mbak-mbak yang sudah masuk Mau gak kita ngaji bareng kayak dulu lagi Akhirnya saya datang Saya bilang justru dengan corona ini kamu harus seneng Seneng gimana bah Jadi kalau ada tamu pengen sama kamu Kamu bilang sorry social distancing jadi makainya dari jarak jauh bayarnya sama loh lho ntb seneng ngaji saya bilang sama mereka an nadru ila alim fahuwa ibadah memandang wajah kiai itu ibadah wuuuuh langsung mereka jawab subhanallah beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dahapa bisa ngeloni wuuuh aku saya langsung lari mendekat untuk memberikan nasehat kan jira mungkin kiyai kok pinginan saya ditanya, Gus minta kalau ngaji di lokalisasi pengen apa enggak ya pengen terus gimana, ya ngempet masa kiyai ngajeng enggak, nah ya mungkin emangnya aku cowok apaan kan aku mau mau menginsapkan mereka ya bu ya jadi termasuk malam hari ini apa kebetulan di malam tahun baru Islam kita minta sama Allah kenapa? karena di bulan Muharram begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang diijabah oleh Allah termasuk doanya Nabi Adam untuk bertemu dengan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun dia minta ketemu dengan Siti Hawa dia berdoa kepada Allah ya Allah aku kangen dengan istriku Siti Hawa Sampai kemudian Nabi Adam berdoa menggunakan sholawat "Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa." Langsung dibalas oleh Allah di bulan Muharram. Ketemu. Maka saya itu agak tersinggung, kok orang justru ketakutan dengan bulan Muharram? Yang kata orang Jawa namanya bulan Suro. Bulan Suro itu dari istilah Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura susah, akhirnya depannya hilang jadi Suro, untung yang hilang depannya. Coba kalau belakangnya. Suro itu dari Asyura. Asyura itu apa? Hari ke-10 bulan Muharram orang Jawa nggak bisa ngomong Asura ah, menjadi Suro dan nggak ada kaitannya dengan kelenik. Justru di bulan ini ketika kemudian kita memahami ayat wa idza salaka anni fa inni Allah itu dekat. Ujibu semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Justru yang paling tepat adalah momentum bulan Muharram. Orang Jawa enggak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Katanya apa? Kana Nyiroro Kidul. Katanya menikahkan anaknya di bulan Muharram di bulan Suro. Lah aku takon, lak ben taun Nyiroro Kidul mantu ge anak e pira? Ayo tak takon karo wong Pekalongan. Kita punya guru besar, Maha Guru. Kita punya murabbi ruh, Maulana Habib Lutfi. Tak takon jenengan. Nyi Roro Kidul niku wonten apa ayah Ayo. Arep ngomong wonten rong tahun delok. Arep ngomong orang koning omah ketemu. Ra <Sessizlik> omah ya mo, ya. Mo. Sorry ya aku tahu kamu naksir aku tapi sorry kita beda pemikiran kamu mikir aku, aku mikir via valen ya! sorry yu kamu janda ya Wah para janda yakinlah bila cinta pertama meninggalkan luka yakinlah cinta kedua akan menghadirkan surga iya ye amin dasar rondo geleman saya meyakini ini supaya akidah kita ini benar toh kemudian apa salah satu ciri orang beriman itu apa Allah dinu ayu'minu nabil percaya dengan yang ghoib termasuk apa yang ghoib itu setan, jin itu ghoib karena apa, jenis setan itu kan ada dua minal jinnati wanas dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun dan saya meyakini Kalau toh nyiroro kidul itu ada, itu hanya setan yang wujudnya jin. Bagaimana cara ngusirnya? Gampang, bacakan ayat kursi wa illahu kum ilahu wahid hilang. Yang susah itu kalau digoda setan wujudnya manusia. Jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana, Gus? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Lah kita itu berlebih-lebihan Pak ketakutan kita dengan Nyiroro Kidul. Ada mungkin, tapi kita nggak boleh takut. Banyak kawan saya setiap malam satu suro, kungkum di Parangtritis. Ayo Gus melu. Katanya apa? Tabarukan, ngalap berkah karo Kanjeng Nyiroro Kidul. Tabarukan kalau Anda sewan Habib Lodri, Abah saya tabarukan. Apa itu tabarukan? Alap berkat. Mencari berkah dari Habibana. Boleh. Uang ngalap berkah kok Kidul Saya pernah punya pengalaman, Pak. Setelah gempa bumi di Jogja tahun 2006, Bantul porak-poranda kenap gempa bumi 6,5 skala Richter? Kan gempa bumi, masa gempa bumi? Pes. Setahun kemudian, Pak, saya diminta sama Kementerian Kelautan untuk sosialisasi gempa bumi dan sumani eh apa? su tsunami saya tadi ngomong apa? sumani, ya men cangkep-cangkep ku kok ngapa tak pikir nama musibah itu aneh-aneh ya? tsunami ada lagi yang saya bingung bahasa jawanya apa? angin puting beliung, ya Allah yo apa bahasa jawa lu seorang? ]Regizlik... Saya pengajian di Jakarta. Kiai saya mau tanya, angin puting beliung bahasa Jawane opo? Mumet ndasku. Ternyata bahasa Jawa puting muter -muter. Hmm. Loh, angin puting beliung adalah angin pendel muter-muter. Lho iya toh, angin puting beliung kok. Ulino matamu. Kowe iki ngapa ya? Oh. Malah nyawangi yong, cire, <Sessizlik> uesannya <sanjarang> bae <Sessizlik> Saya jadi ingat lagunya Seventeen. Kemarin engkau masih ada di sini bare modarot. <Sessizlik> Tahun 2007 pak, sosialisasi gempa bumi dan tsunami di Bantul. Waktu itu. Kementerian Kelautan bilang sama saya begini Tolong Miftah sampaikan Bahwa gempa bumi itu fenomena alam Kalau dari pandangan agama seperti apa? Lah saya bilang Ma'asobamim musibatin illa bi'idnillah Tidaklah musibah itu terjadi Kecuali atas izin Allah Termasuk gempa bumi Maka jangan percaya Kalau ada orang mengatakan Bantul itu gempa bumi Gara-gara nyirokidul marah Waktu itu saya teriak, masih ada potongan videonya. Jangan percaya dengan Nyi Kidul. Kalau tak kemudian gempa bumi itu ada, semuanya atas izin Allah, bukan karena Nyi Kidul. Aku ra Banyu Segara Kidul di Panten Depok itu naik ke darat, Pak. Orang-orang Bantul semuanya lari, jamaah pengajian lari. Nyi Kidul ngamuk. Nyiroro Kidul ngamuk. Langsung saya bilang, henti, lah nyerok itu lematu reneh, tak rapi Aku, jadi ne ayu kok. Hmm. Hmm. Dan anda tahu apa yang terjadi? Banyune segorom balik lagi ke laut. Barangkali nyerok itu takut ketemu saya. Hmm. Tidak siap melihat cowok ganteng. Tige. Saya mengatakan begini, Aladin ayuk minuna bilqoib itu termasuk hal-hal yang kasat mata. Kita harus percaya, tapi bukan kemudian kita diperbudak dengan keyakinan seperti itu. kita tuh kebablasan pak, kebablasan nikah ke anak di bulan suro nggak berani. saya dulu menikahnya di bulan suro, justru ketika itu kemudian mertua saya menolak lagi bulan suro, suro urusan. lah lo harus menikahi anak anda tolong nikahan saya di bulan ini. mertuaku mumat dasi, orang di tompo calon mantu ngeyelan orang di kok ganteng temen. Ya akhirnya saya menikah di bulan suruh Dan apa yang terjadi pak subhanallah Sing nyumbang okeh okay. Soalnya apa? Orang no, Saingan nih <gülüyor> Ibu bapak Orang jawa itu memang Ada nama ilmu namanya ilmu klenik Contoh ilmu weton Orang jawa ada weton Paheng, legi set, apa, apa, apa namanya? Kliwon dan lain sebagainya Ilmu weton itu Boleh dipelajari tapi Tidak boleh diyakini Contoh begini Ilmu weton itu untuk ilmu titen Contoh acara di Kanju Solawat Itu yang gede Di hari Jumat Kliwon Sehingga orang-orang saya Indonesia Sudah tahu kalau Jumat Kliwon Itu ada acara di tempatnya Abah Lutfi di Kanju itu namanya Ilmu titen Contoh, saya lahirnya Minggu Pahing, maka saya bikin pengajian di Pondok malam Ahad Pahing. Saya enggak perlu nyebar undangan, orang-orang tahu kalau pengajian di tempat Gusmitah itu ada malam Minggu Pahing, itu namanya ilmu titen, boleh dipelajari, enggak boleh diyakini. Saya menikahkan, santri saya dari Pati Dengan anak Gunung Kidul Ibunya enggak berani menikahkan Gara-gara apa? Yang laki-laki wetone wage Yang perempuan paeng Katanya geyeng Loh saya bilang Lak wage karo paeng yo geyeng Wage karo wage Gege -ge. Wage karo kliwon Gewon Wage karo legi geli Saya sordum, neden anne, çocuklarını evlatacak değil? Çünkü Dukun Dipati, Dukun Dipati, "Ne demek istiyorsun? Senin çocuklarıma ölmek zorundayım mı?" dedi. Cevap verdim, "Evet, ölmek zorundayım." dedim. Dukun Dipati, "Ne demek istiyorsun? Senin çocuklarıma ölmek zorundayım mı?" dedi. Cevap verdim, Fathurrahman Jumat Jum'atpon tidak cocok hidup di air ya. Habege namine sinten? Aduh, apa to? <gülüyor> Ish. Nah, namine sinten? Habe Mustafa. Oh, Habib Mustafa wetone oh, oh, apa, Bib? <gülüyor> <gülüyor> Minggu Paing. Oh, Minggu Kliwon. Oh, Habe Mustafa Minggu Kliwon. Istrinya harus empat, aji! Oh, ono, dipercaya. Justru mohon maaf, bulan suro ini banyak doa Nabi dan Rasul yang dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam ketemu dengan istrinya bulan suro. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud tidak mempan terjadi di bulan suro. Nabi Nuh perahunya selamat terjadi di bulan Suro. Nabi Yunus dimakan ikan, keluar dari pelut ikan terjadi di bulan Suro. Tenggelamnya Firaun yang memusuhi Nabi Musa terjadi di bulan Suro. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun juga terjadi di bulan Suro. Ayo mumpung bulan Suro minta sama Allah. Ya Allah, datangkan nikmat corona minggat eh amin, amin. rondonnya cepet baik <tuk> <tuk> parani, sorry nggak level ya masa aku nikah dengan janda tua kan aku bisa mati duluan kan aku bisa keracunan keracunan apa? susu kadaluarsa Maka bulan Suro ini ayo. Ini. Ini yang paling penting malam hari ini. Kenapa saya ada Anda saya minta berdoa? La yamuttu ta'khuru amadil atqmal ilhaifu du'amu mujiban liya'sika kata Ibnu Athaillah. Jangan pernah berputus asa. Ketika ada keterlambatan Allah mengabulkan doamu, janganlah berputus asa. Kenapa? Fahuwa duminalaka al ijabah. Karena Dia Allah pasti akan mengijabah doa-doamu. Kucing jumbo-jumboli, halah jaluwakaroh Allah. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Yes. Ini minta sama Allah di bulan Zulhijjah ini. Dan orang se-Indonesia semuanya minta sama Allah supaya Indonesia dijauhkan dari Corona gak mungkin semua doa itu ditolak oleh Allah pasti ada mulutnya orang-orang soleh yang doanya akan dijabat oleh Allah, amin yakin saja Lih. maka saya mengatakan bukan ombaknya yang besar tetapi perahunya yang terlalu kecil bukan ujiannya yang berat tapi iman kita yang terlalu lemah. La yukallifullahu nafsan illa usaha Santai wahi. Allah ngasih ujian, pasti Allah memberikan solusinya. Allah memberikan masalah, pasti Allah ngasih jalan keluarnya. Tidak mungkin ada kenaikan kelas ketika kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu kehilangan sesuatu, yakinlah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Amin maka kamu ditolak sama perempuan santai hmm, sorry sorry Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejumbluan ih akura bakal nangis malah malahra karukaruan Uripe ayem Rumong so aman dunungi raso iman Sabar nari monajan pas-pasan Randuwe iso sabunan <gülüyor> Saya bükir yeteri kadar çok şeyim var. Bu gece sabah saat 9:30'da. Bazen kula kula söyleyiverir ki Allah'ın kula Hacrıya rasa ngadek masak kesin buri kay ya buri kay... ya kesin buri ala nabi muhammad evet. tangani diangkat sarang-sarang nyuun -sarang kalengkut hasbi rabbi jalallah cukuplah Allah sebagai penolongku mafi kalbi khairullah tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah amin Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya la ilaha illallah tidak ada tuhan kecuali Allah sallu ala nabi Muhammad evet. hasbiyallahi Jah ma fi qalbi ghairu allah nur Muhammad, la ilaha yang lebih khusuk, hazbi yang Langkung melanggung khusus Hasbir Amin Dalam Allah salawat ijazah habib lutfi tolak corona. bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin bi adadi kulli dawa'in allahumma salli ala sayyidina Muhammed'in ve Ala Ali Seyyidina Muhammed'in, bi adedi kullidain ve dawaiin. Allahumma, salli Ala Seyyidina Muhammed'in, bi adedi kullidain ve dawaiin. لِغَمْسَةٌ أُتْفِي بِهَا هَرَّ الْوَبَاءِ المصطفى والمرتدى وابنهما وفاتمه لخمسة أطفى بها حر الوباء الحاتمه المصطفى والمرتدى وابنهما وفاتمه لخمسة أطفى بها haral wabail hatimah almustafa walmurtada wabna huma wa fatimah allahumma srif annal khala wal waba wal bala wa wal ala kulli shay'in qadir wala hawla wala quwwata illa billahil al aliyyil azim ya zal quwwatil madin ya rahimin alamin Pas iya kanak budua iya kanas wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahirabbil alamin Iya kanak iya kanas iya kanak iya kanas iya kanak iya kanas Ia kanak budoya, ia kanas tain. Ia kanak budoya, ia kanas tain. Ia kanak budoya, ia kanas tain. Ia kanak budoya, ia kanas tain. Ia kanak budoya, ia kan. Ia kanak budoya, ia kanas tain. Ia kanak budoya, ia kanas tain. Ikhdi nas surah dal mustajim, surah dal alam taahiril mukmin. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Gus Miftah yang telah memberikan mau doa serta doanya. Demikian berakhir acara tersebut, saya sepaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur, ulang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.